Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla man yudlil ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa Walatamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu takul Rabbu kumuladi, خلقا كُمِينَخْسِنُواهِدَةَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ وَتَقُولُ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُ اللَّهُ وَقُولُ قَوْلًا سَدِيداً Yuslih lakum a'amalakum, wa yakfir lakum zunobakum, wa ma yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzaan azimah. Ama ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, usharal umuri muhdathatuhah, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolala, wa Hadirinani rahmati ala Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Jalla wa ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah, kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anugerah yang senantiasa menyertai derap langkah kita. Karena kita tidak bisa berkumpul di salah satu rumah Allah ini kecuali dengan hidayah, kecuali dengan taufik yang Allah berikan ke dalam hati-hati kita. Maka tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal kajian kita kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk mengerjakan sholat berjamaah walaupun sholat berjamaah adalah ibadah terpenting di dalam Islam. Namun kita duduk bersimpul di hadapan Allah untuk mengerjakan sebuah ibadah lagi yang sangat bernilai sebuah ibadah yang disabdakan oleh Nabi kita saw dalam hadisnya menggoda ilal masjid La yuri illa an yataallama khairan au yallima kana lahu kaajriha jintaman hajatuh Barangsiapa yang berjalan menuju sebuah masjid ia tidak memiliki tujuan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan tentu saja yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan haji dengan haji yang sempurna dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib oleh karena itu yakinkanlah diri kita bahwa pahala yang kita Peroleh jika kita ikhlas kepada Allah saat kita mendatangi majlis-majlis ilmu adalah pahala mengerjakan ibadah haji. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita. uswah hasanah kita. Rasulullah s.a.w. Beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian dan para asatif al-afadil yang saya hormati Pada kesempatan kali ini Kita akan berbicara tentang sebuah tema Tema yang saya yakin sudah pernah menyapa telinga-telinga kita Terutama di Lombok ini Yang kita tahu bersama banyak sekali usat-usat yang berdakwah dengan ilmu yang mumpuni jazahumullah khairan oleh kerana itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujuan kita untuk mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah firmankan dalam surat azhariyat ayat 55 ketika Allah mengatakan wazakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin dan berilah tazkir karena sesungguhnya tazkir itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman al-imam as-sa'di menjelaskan bahawa makna tazkir dalam ayat ini ada dua makna. Yang pertama berilah peringatan dan berilah pengulangan. Karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak pernah jenuh ketika diingatkan untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Orang-orang beriman tidak pernah bosan ketika yang menyapa telinganya adalah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita melakukan takbir pada malam hari ini. Dan tema yang akan kita angkat adalah tema yang berkaitan dengan akhlak. Sebuah tema yang sederhana. Tema yang tidak berat. Namun masih banyak kita dengar banyak di antara kita, banyak di antara umat Islam. Bahkan yang kita sayangkan, orang-orang yang sudah mempelajari ilmu agama. Masih melupakan, masih meremehkan, masih menampilkan akhlak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Alaihi Wasallam Seakan-akan akhlak Islam berada di sebuah lembah dan umat Islam berada di lembah yang lainnya. Dan ini tidak boleh terjadi. Sebagaimana kita semangat memperbaiki ibadah kita, mengokohkan akidah kita. Kita pun juga harus semakin berhias diri dengan perhiasan akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan mengkaji setiap dalil yang berkaitan dengan akhlak. Namun saya ingin membahas beberapa poin yang tujuannya memotivasi kita. Yang tujuannya memberikan api semangat di dalam hati kita. Agar kita mau kembali meninjau akhlak kita, meninjau tutur kata kita, meninjau ekspresi kita. Meninjau cara kita bergaul dengan tetangga, sahabat, keluarga. Apakah sudah sesuai dengan akhlak Rasulullah s.a.w. Kita akan berbicara betapa pentingnya akhlak yang ada di dalam agama kita. Poin yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu sunnah Nabi s.a.w. Bahkan bukan hanya sekedar sunnah dalam tanda kutip. Ia adalah salah satu prinsip dan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan sosok mulia Nabi Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dipisahkan sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4. wa ala azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Nabi SAW memiliki akhlak yang begitu luar biasa Cukuplah pujian dan rekomendasi dari Allah SWT menjelaskan masalah ini Oleh karena itu Berbicara masalah akhlak bukan hanya berbicara sekedar Sunnah Nabi SAW secara satu demi satu atau secara parsial Namun berbicara tentang masalah akhlak Adalah kita berbicara tentang prinsip ahlu sunnah wal jamaah Oleh karena itu banyak para ulama' Ketika berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah, pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, pokok-pokok ajaran Salafiyah bukan hanya akidah asma wa sifat yang mereka bicarakan, bukan hanya masalah tawasul yang mereka tekankan. Di antara yang mereka singgung adalah masalah akhlak. Dan ini dengan jelas kita baca dalam buku-buku para ulama. Di antaranya misalnya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah sudah mengkaji buku itu hadirin. Saya kan sudah Al Aqidah Wasitiyah adalah buku yang berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Lalu di akhir buku tersebut syekhul Islam menyinggung prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip metode salafiyah. Orang-orang yang kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Dan yang menariknya di antara poin dan prinsip yang Syekhul Islam Ibnu sampaikan adalah masalah akhlak. Kata beliau, bahwa Ahlussunnah adalah orang-orang wa dauna ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa makna qaulih sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. Ahlussunnah wal jamaah jadi kalau kita ngaku alusunna wal jamaah, lihat apa yang dikatakan oleh beliau. Alusunna wal jamaah adalah orang-orang yang berdakwah yang menyeru kepada akhlak yang mulia. Jadi di samping mengkaji akidah yang benar, karena ini prinsip, ini pokok. Di samping membenarkan cara sholat kita, cara zikir kita, cara salawat kita, cara puasa kita. Mereka pun juga membicarakan dan mendakwahkan akhlak yang mulia. Makanya digabung oleh Syekhul Islam dalam kalimat ini. Mereka adalah orang yang menyuruh kepada akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang benar, yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan dan itibāk kepada Rasulullah SAW. Weya ataqidu nama kau lihi SAW dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan sabda Rasulullah SAW. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan mengaku alusunaw wal jamaah kalau kita tidak pernah belajar akhlak. Jangan mengaku alusunaw wal jamaah kalau kita jauh sekali dengan akhlak Rasulullah SAW. Karena salah satu prinsip yang harus kita pelajari, yang harus kita tekankan, yang harus kita perbaiki adalah masalah apa? Masalah akhlak. Dan ini pun dikatakan oleh Al-Imam As-Tawbuni dalam kitabnya Aqidatul Salaf wa As-Sahabil Hadith. Ketika beliau berbicara tentang prinsip-prinsip Ahlul Hadith, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Wa Manam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadith adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati di antara sesama mereka agar bangun di waktu malam mengerjakan kiamul leil. ini masalah apa? masalah ibadah. lalu yang kedua wabissilatil arham dan mereka pun saling memberikan nasihat untuk menyambung tali silaturahim ini masalah apa hadirin? masalah ibadah atau masalah akhlak? masalah akhlak. wa ifsha salam dan menyebarkan salam. masalah apa? masalah akhlak wa it'amit ta'am dan memberikan makan mentraktir makan menyuguhkan makanan kepada tamu ini alus sunnah wal jamaah wa rahmah al fuqara'i wal masakin wal aitam dan menyayangi orang-orang miskin orang-orang fakir dan anak-anak yatim wala ihtimami bi umuri muslimin dan mereka peka dan perhatian dengan perkara-perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Islam Jadi inilah karakter alu sunnah. Jadi kalau ngaku aku sunnah, coba cek Apakah kita selama ini sudah menyebarkan salam Ketika kita bertemu dengan tetangga kita Kita bertemu dengan tukang sayur Kita bertemu dengan orang-orang yang sedang duduk-duduk Sudah menyebarkan salam atau belum Atau kita hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah ngaji saja Ini harus kita ingat ini ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang dikatakan oleh imam as-sabu Ketika kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, Sudahkah kita menyambung tali silaturahim? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita membantu kakak kita atau adik kita? Sudahkah kita berbuat baik dengan paman dan bibi kita? Silaturahim. Ini hal yang ditekankan oleh ahlu sunnah wal jamaah wa ith'amita'am suka menyuguhkan makanan atau tidak suka memberikan makanan kepada orang atau tidak ini ahlussunnah wal jamaah dan orang-orang yang menyayangi fakir miskin anak yatim dan perhatian dengan urusan umat Islam ini ahlussunnah wal jamaah dan ini dikaji dalam buku-buku akidah ini bukan buku akhlak kita tahu bersama aqidatus salaf wa ashabul hadis bukan buku akhlak Ketika para ulama menjelaskan prinsip-prinsip sunnah, karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menjelaskan perkara akhlak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat Maka kita pun harus mengikuti akhlak beliau Sebagaimana kita berusaha mengikuti akidah beliau Dan ibadah-ibadah beliau Oleh karena itu kita kan mengaku mengikuti para sahabat Apa sifat para sahabat yang termaktub di dalam Al-Quran Apa sifat para sahabat yang dipuji langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah dalam surat Al-Fatah Ayat terakhir ketika Allah berfirman Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'hum ashidau alal kufar. Ruhma ubeynahum. Muhammad utusan Allah. Dan orang-orang yang berada di sisi beliau siapa mereka? Sahabat. Apa sifat mereka? Ashidau alal kufar. Tegas dengan orang kafir dan sangat menyayangi umat Islam. Saling menyayangi di antara mereka. Menyayangi orang-orang yang beriman. Ruhama ubayinahum. Sudakah kita memiliki sifat rahmat dengan saudara kita? Sudakah kita menyayangi teman pengajian kita? Sudakah kita menyayangi ustad ustad kita? Sudakah kita menyayangi tetangga kita? Sudakah kita menyayangi keluarga kita? Katanya mengikuti para sahabat. Ini sahabat. Ini karakter dan sifat para sahabat. Sayang dengan orang-orang yang beriman. Masalah apa ini? Masalah akhlak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ketika kita Masuk ke dalam manhaj ini Masuk ke dalam Agama yang murni ini Kita harus mengambil keseluruhan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 208 Ya ayuhal ladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah ke dalam agama Allah. Agama Islam ini secara kafah. Secara totalitas. Keseluruhan. Bukan hanya masalah akidah. Walaupun akidah masalah pokok. Dan tidak perlu diperdebatkan lagi masalah ini. Bukan hanya dalam masalah ibadah. Namun setelah akidah. Setelah ibadah. Jangan lupakan masalah akhlak. Jadi ahlu sunnah harus dikenal oleh musuh-musuhnya orang yang punya akhlak. Iya sih memang. Mereka mengatakan tawasul itu syirik. Tetapi akhlaknya itu baik-baik. Harusnya komentar musuh kita tuh seperti itu. Tapi kalau sama saya senyum. Kalau ada orang susah dibantu sama mereka. Jadi itu harusnya opini yang ada. Ketika masyarakat membicarakan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menyunjung tinggi akhlak yang mulia. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kita tahu bersama orang kafir Quraish itu tidak bisa menyentuh Nabi dari sisi akhlak. Tidak bisa mengkritik Nabi dalam masalah akhlak. Mereka bisa mengadakan perlawanan dalam masalah akidah. Tetapi masalah akhlak tidak. Karena gelar Nabi yang mereka sematkan sendiri adalah al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan di saat saat mereka mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi, mengatakan Nabi orang gila, mengatakan Nabi dua, tukang si atau dukun, di waktu yang sama kalau mereka punya barang berharga mereka simpannya kemana? ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. pernah lihat ada orang gila dikasih uang? tidak ada, kecuali orang yang difitnah gila pada masa itu namun pada waktu yang sama mereka justru meletakkan uang mereka, barang mereka, harta mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mereka katakan gila dengan lisan-lisan mereka. Ini pertama dalam sejarah dan mungkin terakhir dalam sejarah. Tidak ada seorang musuh yang menaruh barang berharganya kepada musuhnya. Kecuali musuh Nabi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan akhlak beliau itu tidak tercela. Jadi diakui kawan maupun lawan. Nah, sudahkah musuh kita mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Sudahkah Ahlul Bid'ah mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Karena akhlak beliau itu diakui musuh beliau. Tidak ada cacat dalam akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu ini yang harus kita jawab bukan dengan lisan namun dengan sikap dengan perbuatan dan dengan akhlak kita kepada masyarakat. Itu poin yang pertama. Berbicara masalah akhlak adalah berbicara tentang prinsip sunnah, berbicara tentang manhaj salaf. Sebuah prinsip yang tidak bisa dipisahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Poin yang kedua, bahwa akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah dan tauhid yang benar. Jadi akhlak yang mulia adalah cermin bahwa akidah yang kita pelajari selama ini benar-benar menancap di dalam hati. Oleh karena itu banyak sekali hadis yang menggabungkan antara akidah dan akhlak. Nabi sering menggabungkan antara perkara-perkara akidah dengan perkara-perkara apa? perkara-perkara akhlak di antaranya hadis Bukhari Muslim dengan lafaz Imam Muslim Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam Jadi, secara secara tersirat Nabi ingin menjelaskan kepada kita kalau benar anda beriman kepada Allah, anda beriman bahwa Allah itu as-sami. Allah Maha Mendengar setiap huruf yang kita katakan, anda benar-benar yakin bahwa Allah memiliki malaikat yang Allah firmankan dalam surat Qaf, ma yalfiidumin qaulin illa ladehi roqibun atith, tidak ada satupun huruf yang keluar kecuali dicatat oleh roqib dan atith dan anda yakin anda akan dibangkitkan oleh Allah dan setiap huruf setiap kata setiap kalimat akan Allah mintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat falyakul khairan aw liyasmut hendaklah anda berkata baik atau diam hendaklah dia berkata baik atau diam jadi kalau benar-benar akidah itu masuk ke dalam hati bukan hanya retorika bukan hanya ceramah bukan hanya goresan pena Bukan hanya tutup buku. Memang yang dibuka sih ada Mufrad, Yang dibuka riadus salihin tapi masih gibah. Masih menggujing orang. Masih mencaci orang. Masih suudzon dengan orang dan diungkapkan dengan lisannya. Maka iman anda lemah. Walaupun penampilan anda sudah islami. Walaupun penampilan anda sudah sunnah. Ini yang dikatakan Nabi. Setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan. Yang kita pertaruhkan adalah akidah kita kepada Allah dan hari kiamat. Jadi hati-hati berbicara. karena setiap kalimat, itu adalah cermin seberapa dalam iman anda kepada Allah, iman anda kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan iman anda kepada hari kiamat. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan awli yasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Makanya prinsip yang diajarkan oleh Allah, kepada kita apalagi yang ibadahnya sudah benar apa kata Allah dalam surah al-Isra ayat, ayat 53 Allah katakan waqul ibadi yaqulul lati ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubin dan katakanlah kepada hamba-hambaku ibadi ibad ini pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba yang beribadah kepadanya, yang ibadahnya ikhlas dan itibāk kepadanya. Katakanlah kepada hambaku, katakanlah kepada orang-orang yang beribadah kepada diriku, kalau dia berbicara, maka ucapkanlah kata-kata yang apa? Ahsan. Apa arti ahsan? Bukan lebih baik. Ahsan itu terbaik. Jadi kalau kita ada dua pilihan, maka pilihlah yang paling baik. Contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melewati orang yang sedang duduk-duduk. Kita punya waktu 10 detik untuk menyapanya. Pilihan yang pertama, kita ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Lalu kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Pilihan yang kedua, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita tanya, apa kabar Pak? Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Di, apabila kita punya dua pilihan ini, yang terbaik yang mana? Pilihan pertama atau yang kedua? Kita kita ucapkan salam lalu ngeloyor begitu saja atau kita ucapkan salam lalu bertanya tentang keadaannya dan keadaan keluarganya. Yang terbaik yang mana? Kalau begitu Allah katakan waquli ibadi qulul latihi ahsan dan katakanlah kepada hamba-hambaku berbicaralah dengan bahasa yang terbaik Jadi al-sunnah itu harus belajar bicara bukan hanya asal asbun saja asal bunyi kita harus belajar bagaimana cara berbicara yang baik Karena Nabi kita, Nabi yang tidak diragukan lagi kebaikan tutur katanya. Jangankan berhadapan dengan sahabatnya. Orang kafir, Heraclius, apa kata beliau dalam hadis Bukhari? Ila azimir rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Nabi tidak mengatakan wahai kafir. Tapi Nabi menggunakan jabatan dia kepada pembesar bangsa Romawi. Kalau ini bahasa Nabi kita s.a.w. kepada musuhnya. Gimana kepada Abu Bakar. Gimana dengan Umar. Bagaimana dengan Ali. Bagaimana dengan Utsman dan lain sebagainya. Jadi alusunna wal jamaah. Yang akidahnya sudah benar. Yang sudah hatam akidah wasitiyah. Yang sudah hafal qa'idul muslimah, Yang sudah hatam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dia harus. Dikenal dengan orang yang memiliki bahasa yang baik. Bahkan yang terbaik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyakul khairan awli yasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Bukan hanya menghatamkan. Tapi benar-benar beriman dengan hatinya. Dan beriman kepada hari kiamat. Maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan ini yang dilakukan para ulama. Oleh kerana itu Salim pernah mengatakan, "Mala'ana Ibnu Umar qad khaliman ila wahida. Abdullah bin Umar tidak pernah melaknat budaknya kecuali satu kali saja. Karena ini budak sudah kelewatan. Al-Imam Az-Zuhri Al pernah mengatakan, dan riwayat ini bukan oleh Abu Nu'aim dalam Hilayatul Auliya. "Az-Zuhri rah rahimahullahu taala mengatakan, budak ini sudah kelewatan." suatu ketika Ibnu Umar keceplosan akhirnya dia ucapkan dia ingin melaknat dia ucapkan Allahummal'a lalu dia ingat bahwa seorang muslim harus berkata baik sehingga kalimat itu tidak ia lanjutkan harusnya kan kalau yang sempurnanya apa Allahummal'anhu ya Allah laknatlah dia tapi baru setengah jalan, ingat. Jadi ucapannya baru, Allahummal'a. Lalu dia menyesal, dan sebagai bentuk penyesalannya, budaknya ia merdekakan. Allahu Akbar. Jadi mengucapkan setengah kalimat laknat itu udah nyesel. Nah itu orang yang punya akidah yang benar. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan awli yasmud. Barang siapa yang yakin Beriman kepada Allah dan hari itu, ia Berkata baik atau diam Bukan setelah caci makin nyesal Lalu besoknya caci maki orang lagi Bukan setelah ribuan kali gibah baru nyesal Walaupun tidak ada kata terlambat Untuk taubat, tapi kita dituntut Untuk senantiasa mengingat Allah Mengingat iman kita kepada Allah Mengingat asma wa sifat Lihat Ibn Umar Baru sampai il'a Dia tidak lanjutkan Padahal kan tinggal berapa huruf lagi Tinggal dua huruf lagi kan? Atau Allah malankah? Ya Allah laknatilah, semoga Allah malaknatimu. Jadi tinggal dua huruf lagi, tidak ia yes, lanjutkan, kerana dia ingat mankana yuk minubillahi wal yomil. Akhir faliyahul khairan auliyasmut. Makanya sufian pernah mengatakan, jelas tu Amr bin Dinar. Sini, aku bergaul dengan Amr bin Dinar itu puluhan tahun. Atau bertahun-tahun. sama kuala li kalimatan tusi'uniqat. Tapi tidak ada satupun kalimat yang melukai perasaanku sama sekali. Pernah tidak antum kenalan sama Ikhwan bertahun-tahun, 15 tahun kenal Ikhwan. 20 tahun kenal Ikhwan, satu kalimat pun dia tidak pernah ucapkan untuk membuat kita sakit hati. Kita tidak pernah dengar kalimat yang menyakitkan, membuat kita tersinggung dari dia itu baru orang yang beriman. Adapun kalau kata-kata kita suka nyakitin orang, maka ilmu itu hanya sebatas retorika, iman itu hanya sekedar hataman kitab saja. Ini yang harus kita renungkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Lalu Nabi melanjutkan, "Wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hendaklah dia menghormati tetangganya. Hati-hati hadirin sekalian. Sikap kita kepada tetangga kita. Itu mempertaruhkan iman kita. Kalau kita kasar. Kita ganggu saudara, tetangga kita tersebut. Ingat apa yang dikatakan Nabi? Wallahi, wallahi, wallahi la yumin. Wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya Jadi walaupun penampilan kita sudah sunnah tetapi tetangga kita masih kita ganggu dia enggak aman kalau ngelihat kita ketakutan kata nabi tidak beriman dia tidak beriman, tidak beriman, dan Nabi bersumpah. Oleh karena itu para ulama kita sangat menjaga tetangganya, sangat menghormati tetangganya. Ada kisah menarik dalam masalah ini, sebagaimana yang terdapat dalam Wafayatul Ayan, ketika Al Adawi, Abdul Jaham Al Adawi akan menjual rumahnya senilai seratus ribu dirham. Menjual rumahnya senilai berapa? 100 ribu dirham. Kalau 1 dirham sekarang kurang lebih 60 ribu rupiah. Fadikum tashtaru najiwar Sa'id ibn al-as Kata beliau, saya menjual rumah ini Seharga 100 ribu dirham. Kata calon penjualnya, sepakat lalu Al-Adawi melanjutkan kalau kalian setuju dengan harga tersebut sekarang berapa yang kalian berani keluarkan untuk harga bertetangga dengan Said binil Al-Af jadi Al-Adawi punya rumah dan saat dia tinggal tersebut, dia punya tetangga namanya Sa'id bin al -As. Jadi mungkin dia sebelahan rumahnya Sa'id bin al -As. Kata al-Adawi, saya jual rumah saya ke anda 100 ribu dirham. Itu baru harga rumah. Belum harga menjadi tetangganya Sa'id bin al -As. Anda berani bayar berapa untuk jadi tetangganya Sa'id bin al-As? Itu maknanya. Yang Anda kasih tadi itu baru harga rumah. Sekarang Anda minta harga menjadi tetangganya Sa'id bin al-As. Antum kalau beli rumah disodori begitu kaget apa enggak? Misalnya Antum bertetangga dengan Ustadz Mizan. Antum jual rumah antum. Di sini harga rumah berapa? Hah? 100, 100 ribu per meter. 100 juta, masyaallah. 100 juta. 100 juta. Ana punya rumah 100 juta. Oke, ana beli. Lalu antum bilang lagi, ana bertetangga dengan Ustaz Mizan. Ustaz Sofian, Ustaz Abdullah. Dan ustaz-ustaz lain hafidhahumullah Antum berani bayar berapa Untuk jadi tetangga mereka Karena kalau Antum pindah ke rumah Ana Berarti Antum jadi tetangga mereka Itu ada harganya Emangnya gratis jadi tetangga ustaz Itu ada harganya Calon pembeli kaget Dan dia katakan Wahal yushtara jiwar khat apa ia ada harga untuk menjadi tetangga seseorang? Ini kan aneh. Pernah enggak untuk menjual rumah seperti itu? Enggak pernah. Makanya calon pembelinya juga kaget. Mana ada ceritanya untuk jadi tetangga seseorang harus bayar? Apa kata? Al-Adawi ruddu alayya dari. Kalau begitu, kembalikan rumahku. Kalau sekarang, mana sertifikat rumahnya? Saya ambil lagi. Tuma ini saya kembalikan uang kalian 100 ribu dirham. La ada ujwarar rajulin. Aku tidak akan tinggalkan status bertetangga dengan seseorang secara gratis. Sedangkan tetangga itu inqa'atu sa'ala anni. Orang tersebut kalau aku tidak ada dia akan bertanya tentang diriku. Wa in raani rahabi. Kalau dia melihat aku, dia akan menyapaku untuk eh, dia akan menyapaku duluan. Wa ingibtu hafironi. Dan kalau aku keluar kota, aku dinas, dia yang menjaga rumahku dan seisi rumahku. Keluargaku dijaga sama dia. Istri, istri dia mungkin memberikan makan kepada istriku. Anak-anak aku diperhatikan olehnya. Wa insyahitu karony. Kalau aku bersumpah dan aku bersaksi, dia percaya sama aku wa in saaltuhu qadha hajati. Kalau aku meminta bantuan, misalnya pinjam tangga atau pinjam ember atau bantuin angkat genteng dan seterusnya, dia penuhi permintaanku, dia bantu aku. Wa illam as'alhu bada'ani. Kalau aku enggak minta-minta apa, kalau aku tidak meminta apapun dari dia, dia yang menawarkan bantuan. Pak, ada yang bisa dibantu hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Saya lagi kosong nih, kira-kira saya bisa bantu apa? piring udah dicuciin belum tanaman udah disiram baju udah diserika nanti saya bantuin serikain ada tetangga demikian ah. kalau anda kasih tahu, saya mau pindah di lombok kalau begitu <tik> ini, ini Sa'id bin al-As wailam <tik> as'alhu wailam as'alhu badai aneh, kalau aku tidak minta apapun, dia yang duluan nawarin bantuan Wa inna batni farraja kalau aku ditimpa kesulitan dia yang mengangkat kesulitanku dari diriku tersebut. Jadi kalau misalnya anakku sakit, lalu Opna media yang bayari urwok, dia yang bayarkan uh, biaya rumah sakitnya. Ketika istriku sakit dia yang bayari obat istriku tersebut. Subhanallah. Fa balagha dzalika sa'idan. Akhirnya rumah enggak jadi dia jual. Karena pembelinya enggak mau kasih duit anak aja emangnya gratis apa begini? Akhirnya calon pembeli gak mau kasih. Akhirnya transaksi batal. Nah, kejadian itu didengar oleh Sa'id bin al Dia dengar, tetangganya mau jual rumah. Ternyata bukan hanya rumah yang dihargai. Status sebagai tetangga beliau pun dihargai. Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Al-Az? Sa'id datang ke beliau. فَبِئْتُ إِلَيْهِ بِمِئَةِ عَلْفِ دِرْهَمْ Lalu dia katakan kepada Adawi, kalau begitu biar saya yang beli seharga seratus ribu dirham. Lalu saya hibahkan rumah itu untukmu. Jangan keluar dari lingkungan kami, jangan pindah rumah, tetap di sana. Subhanallah. Itu Sa'id bin Al-Az. Ada tidak salah pinjaman sekarang begitu? <laughs> Man kana akhir fal yukrim Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tetangganya. Bayangkan, dibayari lalu dikasih dan bilang jangan pindah, saya mau kamu tetap jadi tetangga saya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dilakukan para ulama kita. Lalu Nabi melanjutkan, "Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka hendaklah ia muliakan tamunya. Ketika ada tamu datang, layani. Ingat, Nabi tidak katakan kasih makan, tapi Nabi katakan falyukrim, muliakan. Jadi kalau ada tamu Buat bagaimana dia merasa oh, Menjadi orang yang mulia Di rumah kita Nabi tidak mengatakan imhu", Kasih makan lalu suruh pulang Tidak Muliakan Kalau anda yakin beriman Kepada Allah dan hari kiamat Muliakan tamu anda Makanya simbol pemulihan tamu siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Az Zariyat sampai Allah katakan hal atakahaditu Ibrahim eh, hal atakahaditu daif Ibrahim almukaramin wahai Muhammad sudahkah engkau mendengar cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim izdaqolu alaihi Faqalu salaman qala salamun kaumun munkarun ketika tamu ini masuk, datang berkunjung ke rumahnya, lalu mereka mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim membalas salamnya. Komun bun karun. Ternyata tamu-tamu ini tidak diundang. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu siapa mereka. Bayangkan, ini Nabi. Anak tanya, Ustadz itu sibuk apa tidak? Sibuk. Nabi lebih sibuk daripada Ustadz. Nabi lebih sibuk daripada ustaz Jadi di sela-sela kesibukannya Ada tamu yang tidak diundang datang Dan beliau tidak kenal Tapi begitu datang Beliau yang menyambut pertama kali Jadi bukan Bukan pembantunya yang disuruh bukakan pintu Beliau yang menyambutnya Makanya Oleh karena itu kata para ulama tafsir Ketika Tamu-tamu ini memberikan salam Yang jawab salam siapa? Nabi Ibrahim, kalau salamun kata Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Kalau pembantunya yang bukakan pintu, yang jawab salam siapa? Pembantunya. Tapi ini tidak Nabi Ibrahim yang berikan, yang menjawab salam. Oleh karena itu secara tersirat, tersirat kalau dalam ilmu usul makhum, secara dalil makhum, Nabi Ibrahim yang menyambut di pintu depan. Mungkin bukan pintu gerbang, tapi pintu utama. Lalu kaum munkarun lalu diajak bicara satu demi satu. Mohon maaf Pak, namanya siapa? Gimana kabar Bapak? Lalu tamu yang kedua namanya siapa Pak? Gimana kabar Bapak dan keluarga? Terus begitu. Lalu beliau masuk ke rumah. Lalu apa yang beliau kasih? Ijlin samin. Sapi atau anak sapi yang gemuk. Allahu akbar. Ini tamu yang enggak dikenal. Yang enggak buat janji. Begitu datang sembelih satu sapi. Kita boro-boro sapi. Buntut sapi aja mikir. Iya enggak? sok buntut mahal enggak? Mahal. sok buntut tuh mahal. Itu buntutnya aja masih mikir-mikir. Subhanallah. Itu sapi. Satu sapi hilang. Oleh karena itu hadirin Nabi Rahmatullah SWT lihat bagaimana kaitannya akhlak dengan akidah karena yakin ini tolak ukur ini salah satu pertaruhan untuk akidah kita benar enggak beriman kepada Allah yakin enggak harta yang kita keluarkan untuk tamu kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi kalau tamu kita soleh. nabi mengatakan dalam hadis dari Imam Abu Daud la tusahibu illa mu'minan wala ya wala yaqutu'amaka ta ila taqi Janganlah engkau bertahabat kecuali dengan seorang mukmin dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maknanya apa penekanan? Oh, kalau ada orang yang bertakwa, kasih makan. Itu berkah, pahalanya besar dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Jadi hadirin sekalian, akhlak itu penting. Ini yang menentukan apakah iman kita kepada asma wa sifat, iman kita kepada Allah hanya sebatas teoritis atau benar-benar sebuah keyakinan yang menancap Di dalam hati Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhlak yang mulia Apabila digabungkan Dengan ilmu Yang benar akan Mencegah diri kita dari Sifat munafik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis at-Tirmidzi dan dihasan oleh Syafi'i dan para ulama yang lain, "Fi salatan la tashthami'ani fi munafik. Ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu di dalam diri seorang munafik. Enggak akan bersatu. Mungkin ada salah satunya, tapi enggak mungkin dua duanya ngumpul di dalam diri orang munafik. Kalau dua sifat ini sudah bersatu maka dia orang mukmin, bukan munafik. Karena dua sifat ini tidak mungkin berkumpul di dalam diri orang munafik. fiddin. Sikap yang baik, akhlak yang mulia, dan ilmu agama yang benar. Kalau dua ini dapat kita satukan, maka kita terhindar dari sifat kemunafikan. Pemahaman terbalik, mafumu khalafah, atau dalilul khitab dalam ilmu usul fikih, Kalau dua sifat ini tidak ada, atau hanya ada salah satunya, maka kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Masih berpeluang. Walaupun buku-buku akidah sudah banyak kita lahap. fikih sudah khatam. Tapi kalau kita tidak bisa satu, satukan dua sifat ini, kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Hati-hati dalam masalah dalam masalah ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama kita benar-benar semangat belajar akhlak, sebagaimana yang diceritakan oleh para ahli sejarah, seperti yang disampaikan oleh Muhammad dalam siar. Di Majelis Imam Ahmad yang datang itu hom satu alaf wayazidun kurang lebih lima ribu orang nah wah hom miatin yak namun yang mencatat hanya lima ratus orang jadi yang hadir berapa lima ribu ternyata yang mencatat itu hanya lima ratus orang. Oh, sama dong kayak kita Pak Ustaz. Kan begitu kita juga jarang nyatet kan gitu ya. <laughs> sama tapi alasannya beda. Kenapa yang 4.500 tidak mencatat? Kata riwayat tersebut. Wal bakuna yata'allamuna minhu husnal adabi wa samti. Yang 4.500 itu sibuk mempelajari akhlak dan adabnya Imam Ahmad. Sehingga gak sempat mencatat. Jadi mereka datang ke kajian bukan cari ilmunya. Ilmunya sudah dikuasai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam bin Mufid dalam Adab syariah. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Kunna nakir rojula manuri dua ilma. Kami itu suka datang ke kajian seorang syeikh, seorang ulama. Kami tidak ingin ilmunya, ilmunya sudah paham, ilmunya sudah tahu. Bahkan bisa jadi mereka lebih pintar daripada yang mengisi kajian. Ilah an nata Allah mamin hadhi wasamti. Kami datang." hanya untuk mempelajari akhlak dan adab syekh tersebut dan ini dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Madini kita tahu Al-Imam Ali bin Madini ulama besar, guru Imam Bukhari dan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan salah satu yang membuat Imam Bukhari begitu luar biasa karena beliau memiliki guru yang bernama Ali bin Al Madini Ali bin Madini dan beberapa ulama yang lain itu hadir di majlisnya Yahya bin Said Al-Qattan ke majlisnya siapa? Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ma an yasma'u shay'an. Mereka tidak ingin mendengar hadis. Karena sudah ada di dalam kepala mereka. Bukan seperti kita di luar kepala, lupa semua. Kan begitu. Kalau mereka sudah ada di dalam kepala mereka. Illa an yanduru ila hadhihi wa Mereka datang hanya untuk mempelajari akhlak dan adabnya. Yahya bin Said Al-Qatan Allahu Akbar Bahkan Ibn Mubarak Itu sampai Perlu safar Ke Basrah Hanya untuk mempelajari Akhlaknya Ibn aun Ibn Mubarak pernah ditanya Mau kemana? Ke Basrah Aina Turi Memangnya mau ngapain lagi ke Basrah Kata beliau Ibn aun mereka tanya Mambaghi, memangnya ada siapa di di Basra? Ada Ibnu Aun. Akhudhu min akhlaqi, akhudhu min adabi. Aku mencari, aku ingin mempelajari akhlaknya dan adabnya. Ini disampaikan oleh Jurzi dalam Sifatul Shafwah. Oleh Karena itu beliau sekalian lihat bagaimana. Jadi para ulama tidak ingin isinya, isinya sudah paham, tapi mempelajari bagaimana menyampaikan materi secara santun. Bagaimana menyampaikan atau merespon jamaah yang mungkin kurang adab, kurang ajar. Kalau nanya misalnya tidak pakai, tidak pakai akhlak. Nah bagaimana bagaimana meresponnya, bagaimana menjawabnya, bagaimana menyikapinya itu yang mereka pelajari. Itu yang mereka pelajari ketika mereka datang ke majelis-majelis ulama yang lain dan itu menunjukkan ketawaduan mereka dan mereka ingin khusus belajar dalam masalah ini. Bahkan Ibnu Lobarok mengatakan. Aku belajar adab secara khusus 30 tahun. Allah Akbar. 30 tahun. Para ulama. Makanya mereka berakhlak semua. Memang khusus belajar adab. Seperti tadi. Mereka datang ke majelis khusus belajar adab. Bukan secara, bukan secara teori. Bukan secara retorika. Tetapi praktek langsung. Ini bagaimana nih menyampaikan materi secara berakhlak. Secara hikmah. Dan ini penting. Saya pernah uh, mengikuti kajian via video yang di uh, aso oleh Syekh Abdul Azhar Rayyif. Salah satu uh, masyaih di Riyadh yang cukup tegas. Lalu begitu beliau baru innalhamdalillah di sebuah kajian beliau itu langsung ada yang intrupsi langsung ada yang interupsi, langsung ada yang angkat tangan motong pembicaraan. Bayangkan Ustaz Antom baru innalhamdalillah langsung angkat tangan nanya. Kira-kira sopan apa tidak? Enggak sopan. Tapi disambut oleh beliau. Beliau dengarkan pertanyaan orang tersebut dan beliau jawab. Ternyata orang ini enggak puas. Bantah lagi. Bayangkan, udah dikasih waktu, dibantah lagi. Dijawab sama beliau. Dibantah lagi. Dijawab lagi. Akhirnya beliau mengatakan, Bagaimana kalau selepas kajian kita bicara berdua. Dan kita mulai dulu kajiannya. Ini kan kajian belum mulai, baru ini Bukannya duduk, dia malah ngeloyor pergi. Dia malah pergi. Kira-kira kurang ajar enggak? Kurang ajar. Dipanggil sama beliau. Kata beliau begini. Ya fulan. Baqauka yus'iduni. Wahyu rujuka yuhzinuni. Wahyu fulan jangan pergi. Kehadiranmu di majelisku ini. Itu membahagiakan diriku. Dan kepergianmu menyedihkan diriku. Subhanallah. Kalau antum digitukan sama Tuan Guru antum gimana? Itu sampai subuh gak pulang-pulang mungkin. Sangking terharunya kan gitu ya. Ya Allah. Bilang bagi subhanallah. Itu kan gak ada di bangku kuliah. Itu gak ada di dalam buku. Itu lihat langsung. Jadi ini yang penting. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi pentingnya datang ke majelis ulama. Dan ini juga menunjukkan kepada kita. Pentingnya datang ke majelis ilmu secara langsung. Tidak mencukupkan dengan radio. Tidak mencukupkan dengan televisi walaupun radio dan televisi adalah media yang sangat bermanfaat. Tapi beda datang langsung dengan dengan hanya dengar di radio atau di TV. Di antaranya itu tadi. Antum bisa mempelajari akhlak dari Ustaz Antum. Antum bisa mempelajari adab beliau. Antum bisa melihat perangai dan sikapnya setelah turun dari kursi kajiannya. Dan itu tidak kalah penting. Dan betapa banyak orang mendapatkan hidayah dalam masalah ini. Hadir sama itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ilmu yang benar secara teori harus dipadukan dengan akhlak yang mulia. Harus dipadukan dengan akhlak yang mulia. Poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah akhlak yang mulia itu adalah salah satu sarana dakwah yang sangat efektif. sarana dakwah yang membuat orang bisa kembali kepada tauhid kembali kepada sunnah meninggalkan bid'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan dihasankan oleh Syekh dalam Sahih Targhib wa Tarhib beliau mengatakan innakum lan tas'un naasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum Bastul wajhi wahusnu holokin. Sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan hati manusia dengan uang kalian, dengan harta kalian. Namun kalian bisa meluluhkan hati manusia dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Uang tidak bisa membeli hati seseorang. Ustadz, tapi orang kaya itu banyak pengikutnya, itu para penjilat. Tidak, uang tidak bisa membeli hati seseorang. Tidak bisa. Kalau uang bisa, kalau lembaran itu bisa membeli hati seseorang. Contohnya begini, saya keluarkan dari dompet saya uang 500 ribu. Lalu saya uh, gulung, lalu saya lempar ke antum, ambil nih duit. Kira-kira antum senang apa tersinggung? Ah? Saya ambil 500 ribu, saya... Uh, saya gumpal-gumpal lalu saya lempar ke antum Ambil nih uang Tersinggung apa tidak huh? Tersinggung Diambil apa tidak Ambil Ya Allah gak punya perasaan Masa diambil juga Katanya tadi tersinggung Itu penghinaan Itu bukti Kalau yang membuat kita bahagia Uang Harusnya apapun cara pemberiannya kita gak akan tersinggung. Kan intinya lembaran itu tadi. Iya apa tidak? Tapi bukan itu yang membuat kita bahagia. Lalu besoknya. Antum kan tersinggung tuh. Besoknya Antum ketemu. Misalnya Ustaz Sofyan. Beliau kasih Antum 50 ribu. Tapi beliau bilang begini. Eee. Uh, Ya ahi, begitu Ana pertama kali melihat Antum, Ana langsung cinta kepada Antum karena Allah. Dan di dompet Ana ada 100 ribu, Ana ingin kita bagi dua. 50 ribu buat Ana, 50 ribu buat Antum. Dan Ana gak punya uang hari ini kecuali 100 ribu. Kira-kira Antum terima 50 ribu itu tidak? Terima, mungkin Antum nangis, terharu. Bayangkan 500 ribu Antum gak terima. Kalaupun terima, tadi kata Antum terima ya? itu pun tersinggung kan gitu ya tapi 50 ribu antum terima kenapa karena intinya itu bukan nominalnya intinya akhlaknya bagaimana cara menyediakannya kalau antum diundang orang diundang orang untuk makan siang lalu orang itu menyuguhkan ayam taliwang kan lombok, notoknya ayam taliwangnya, ayam taliwang. Tapi cara cubunya dilempar. Nih, makan. Abis makan pulang ya. Antum makan enggak? Enggak makan. Besoknya antum datang ke rumah teman antum, lalu dia suguhkan tempe bacem. Lebih keren mana? Ayam taliwang atau tempe bacem? Eh, masa tempe? Ayam taliwang kan begitu ya. Tapi dia sediakan dengan penuh khidmat. Nasinya diambilkan. Lalu dia katakan ini menu spesial saya hari ini. Ini makanan terbaik saya pada hari ini. Saya ingin kita habiskan berdua saja. Atau makan apa tidak? Makan. Itu menunjukkan. Tidak akan bisa kita beli hati manusia dengan harta kita. Tidak akan bisa. Bahkan Atoh melihat. Semakin orang kaya. Semakin orang itu kaya. Biasanya. Semakin banyak temannya, apa semakin banyak musuhnya? Musuhnya, kan begitu. Kalau uang itu bisa menaklukkan hati seseorang, harusnya semakin orang kaya, ini sebatas kaya saja, dan antut jangan suudan dengan orang-orang kaya. Tapi maksudnya, kalau dia hanya mengandalkan kekayaan saja, tanpa ada akhlak yang mulia, maka semakin kaya, maka semakin banyak musuh. Kalau kekayaan itu bisa meluluhkan hati seseorang, maka seharusnya semakin kaya, semakin banyak teman, tapi ternyata dalam kehidupan tidak. Oleh karena itu ini kesempatan meluluhkan hati manusia, kesempatan mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib la an yahdiyal la an yahdillahu bika rajulan dan khairun lakam min humrun na'am. Dan ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik daripada unta merah yang masih muda, kendaraan darat terbaik pada saat itu ini kesempatan, kita mungkin tidak bisa beretorika kita mungkin tidak bisa khotbah jumat kita mungkin tidak bisa menghafal ayat atau hadir, tapi kita punya senyuman kita punya sapaan kita punya tenaga, kita bantu tetangga kita kita ramah dengan lingkungan kita ucapkan salam bisa jadi dia mendapatkan hidayah karena akhlak kita tersebut. Ini penting. Karena hati tidak bisa ditundukkan dengan harta. Hati bisa ditundukkan dengan akhlak mulia. Hati bisa ditunjukkan dengan senyum manis. Iya kan? Kalau untuk jadi khotbah Jumat kan susah, tapi kalau senyum susah apa tidak? Siapa yang belum bisa senyum di sini? Coba angkat tangan. Yang belum bisa senyum. Susah banget sekali Ustaz untuk senyum. Coba angkat tangan. Bisa kan? Iya, lihat antum senyum semua, manis-manis lagi senyumnya. Nah itu itu diterapkan ketika lewat, ketika permisi sama orang, ketika menyapa, ketika antum uh, berhadapan dengan pembeli. Kan begitu. Jangan sama akhwat aja senyumnya. Jadi sekali lagi, senyumnya itu kepada masyarakat tanpa ada syahwat dan seterusnya. Itu modal, ini modal. Kita semua harus berdakwah. Kalau ngaku, kalau mau diakui sebagai umat Nabi, harus dakwah. Bukankah Allah mengatakan di akhir surat Yusuf, kulhadisabiili adu ilallah yaalabasyiratin anawamani tabaani. Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu. Aku dan pengikutku. Jadi nggak mengaku pengikut Nabi tidak berdakwah perlu kita koreksi kembali syarat menjadi pengikut Nabi dan agar diakui pada hari kiamat berdakwah dan kalau kita tidak bisa berceramah mengkaji kitab setidaknya kita berdakwah dengan apa dengan akhlak dengan senyuman dengan keramahan dengan jamuan ini penting untuk kita lakukan dan banyak orang dapat hidayah bukankah bapaknya Abu Bakar dapat hidayah karena akhlak Nabi saw Ketika di Fatuh Mekah, ketika Abu Bakar membawa bapaknya menghadap Rasulullah, bapaknya yang sudah tua rentah. Lalu ditegur oleh Nabi, wahai Abu Bakar kenapa engkau tidak membiarkan bapakmu ini istirahat di rumahnya, saya yang akan datang ke beliau. Allahu Akbar, bayangkan kalau Antum dengar tersebut. Kenapa bapak datang sini, saya yang akan datang ke sana. Coba kalau kita ada di posisi bapaknya Abu Bakar, siapa yang tidak terharu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau beliau membuka pintu beliau membuka kota Mekah. Jadi beliau masuk ke kota Mekah bukan liburan, bukan senang-senang. Ini membuka kota Mekah, per pekerjaannya banyak, PR-nya segudang, sibuk sekali. Tapi masih sempat mengatakan kenapa nggak istirahat saja di rumah? Nanti saya akan datang untuk uh, beliau. Langsung mengucapkan la ilaha illa dan ini pun ditekankan oleh shaykh abdul razak bin abdul muzain al alambar. Begitu juga dengan Zazan, kita tahu ulama besar di Irak dapat hidayahnya, kenapa? Zazan itu awalnya pemusik. Jadi kalau sekarang dia punya grup band dulu, waktu masih muda. Lalu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Diingkari ketika Abdullah bin Mas'ud melewati uh, dia dengan teman-temannya yang sedang main musik, diingkari lalu Abdullah bin Mas'ud pulang lalu didatangi oleh Zazan lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud ini pelaku kemaksiatan, iya apa tidak pemain musik, maksiat apa tidak maksiat, dan ini menunjukkan musik itu maksiat, kalau enggak maksiat, enggak mungkin diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud dan kalau masalah khilaf yang kuat enggak mungkin diingkari kan kaidah ulama la inkar fi masalatin ishtihadiyah tidak ada pengingkaran dalam masalah ishtihadiyah jelas ini kemungkaran dan ada 10 ulama besar termasuk ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan musik itu haram secara ijma jadi bukan hanya satu dua ulama yang mengatakan musik itu haram secara ijma tapi lebih dari 10 para ulama dan kita tahu sendiri hadisnya Begitu Zazan datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud Disambut oleh Abdullah bin Mas'ud Tahu salah satu sambutannya gimana? Kata beliau marhaban, liman Selamat datang Wahai orang yang dicintai oleh Allah Allahu Akbar Dia pelaku kemaksiatan Coba Antum datang ke rumah uh, Masyaikh Dikatakan begitu sama syekhnya Gimana Antum tidak terharu Selamat datang orang yang dicintai oleh Allah Loh Kok dicintai oleh Allah? Ustaz dia kan pelaku kemaksiatan. Berarti Abdullah bin Masud bohong dong. Bohong apa tidak? Siapa yang sudah belajar akidah walak dan barak? Bohong apa tidak? Tidak bohong. Karena selama masih punya setitik iman, dicintai oleh Allah apa tidak? Dicintai namun sesuai dengan kadar imannya. Tidak. Tidak bohong sama sekali. Tapi orang bisa terharu. Lalu diajak masuk. Lalu Abdullah bin Masud membawa kurma dari dapur. Lalu disediakan kepada beliau. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku masih punya makanan lain selain korma ini aku berikan semua kepada engkau. Subhanallah. Jadi kalau bahasa sekarang, kalau kulkasku masih ada isinya, aku keluarkan semua untuk antum. Gimana antum gak terharu? Ini Abdullah bin Mas'ud, orang paling fakih dulu pada saat itu di Irak. Langsung taubat. Taubat pada saat itu juga dan akhirnya jadi ulama besar dan biografinya diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Sirrul A'lam nubala Jadi bukan bukan dikajian tobatnya di jamu. Jadi bisa jadi ketika antum jamu tamu tersebut dia dapat hidayah dan antum dapat pahalanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak adalah media dakwah dan antum harus berdakwah. Apalagi dengan penampilan yang sesuai dengan sunnah masyarakat gak mau peduli antum sudah menamatkan buku apa kan begitu misalnya sudah jenggotan sudah cingkram, sudah ini alus ini salafi bahkan bisa jadi ini ustadnya kali bisa jadi jenggot jamannya lebih panjang daripada jenggot ustadnya, iya atau tidak iya, dan antum tau sendiri kan begitu jadi antum ini perwakilan ketika antum salah bukan antum saja yang disalahkan manhaj antum pun disalahkan. Ah itu tuh gara-gara ngajinya sesat tuh. Ustadznya siapa sih? Ah, ustaknya kena lagi. Kan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdakwah. Tapi kalau kita bisa menampilkan akhlak yang mulia, maka orang itu dapat hidayah dan kembali kepada Islam. Masih ada Masih ada waktu? Sudah masuk Isya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu wasallam 'ala Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Berdakwalah dengan akhlak kita Berdakwalah dengan Tutur kata kita Berdakwalah dengan senyum kita Berdakwalah dengan tenaga kita Dalam membantu sesama Semoga mereka mendapatkan Semoga mereka mendapatkan hidayah Dan kita mendapatkan pahala dakwahnya. Setiap dia mengerjakan sunnah Maka kita dapat pahalanya Setiap dia uh, berakidah dengan benar kita dapat pahalanya. Dan orang tidak boleh melepas akidah yang benar walaupun satu detik saja dalam hidupnya. Maka kita akan mendapatkan pahala detik demi detik. Ini adalah pahala yang sangat menggiurkan. Ini adalah pahala yang sangat menggiurkan. Dan ketumaan akhlak yang terakhir adalah. Bahwa akhlak yang mulia. Itu bisa membuat kita bersaing dengan para ahli ibadah. Dengan para ahli ibadah. Nabi kita s.a.w. bersabda. Innar rajula la yudriku bi husni khuluqi darajati qaimil laili sesungguhnya salah seorang dan hadis ini sayakan al-imam al-Albani rahimahullahu taala sesungguhnya seseorang ia dapat menyamai derajat orang-orang yang rajin kiamulail hebat di dalam mengerjakan salat tahajud dan senantiasa berpuasa pada siang harinya. Dengan akhlak mulia yang ia miliki. Coba kita evaluasi diri kita. Berapa jam kita kiamulail? Berapa hebatnya kita berpuasa? Ibadah kita. Itu jauh dibanding ibadah para ulama salafus salih. Jauh dari kiamulailnya para sahabat. Siapa di antara kita ketika kiamulail rokat pertama baca al-baqarah? Nah. Ada membaca Al-Baqarah. Ada. Tapi mungkin ayat kelima langsung Allahu Akbar. Jadi, jadi Nabi Subhanallah dalam kita tahu bersama dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah. Lalu dilanjutkan An-Nisa. Lalu dilanjutkan Ali Imran. Enam juz lebih satu rakaat satu rakaat. Jadi ketika kita tahu bahwa ibadah kita tidak sehebat para ulama. Tidak sehebat para orang-orang, paling tidak kita bisa tetap fasta bikul khairat dengan akhlak kita. Dengan akhlak kita. Karena ini yang dijanjikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melihat saudara kita rajin ibadah, ibadah kita tidak seperti dia. Paling tidak kita lebih ramah dari dia, lebih santun daripada dia, lebih peka terhadap lingkungan daripada dia. Agar kita bisa bersaing dengan para ahli ibadah. Anda ibadah juga pas-pasan, akhlak buruk, apa yang mau kita banggakan nanti. Dan bisa jadi akhlak yang mulia itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah individual. Nabi SAW bersabda, catat baik-baik hadis ini, hadisat Imam Peberani dan disahikan oleh Imam Albani dalam silsilah ahaditha sahihah. Nabi mengatakan wala'an amshi ma'akhin fihajatin Aku ilaiyah min an aatki fahad al masjid shahrah. Aku pergi bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku sukai. Kenapa Nabi lebih sukai? Karena pahalanya lebih besar daripada beriktikaf di masjid ini selama satu bulan penuh. Beriktikaf di masjid apa? Hah? Nabawi Satu bulan penuh Antum sekali sholat di masjid Nabawi pahalanya berapa? Lebih besar daripada seribu kali lipat Di seluruh masjid di pulau Lombok ini Itu sekali sholat Gimana kalau ikhtikaf Satu bulan Bukan satu hari Jadi ketika kita membantu Memperbaiki genteng tetangga yang bocor atau pompa air yang rusak atau kita temani dia servis. Ahabu ilai yaminan aqtah kifahhadal masjid syahrah itu lebih aku sukai daripada aku beretikaf satu bulan lamanya di masjid nabawi. Walaupun tentu saja, sebagaimana jenaka syekhul islam, seorang hamba tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya dengan amalan sosial dan melupakan amalan-amalan individual. Namun secara umum, amalan sosial halanya luar sangat besar dan bisa jadi mengalahkan amalan individual sebagaimana yang dijelaskan Syekh Ibrahim Rohairi ketika mengkaji tentang masalah uh, perbandingan di antara amal-amal tajridul ittiba. Jadi kalau sudah begini tidak ada alasan untuk tidak berakhlak mulia. Ingat, akhlak yang mulia adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip dari Salafiyah, manhaj Salaf sebagaimana Nabi simbol akhlak yang mulia dan para sahabat adalah simbol umat yang berakhlak mulia maka orang-orang yang mengikuti para sahabat mereka harus berusaha kita tidak dituntut untuk sama persis tapi paling tidak berusaha untuk memperbaiki akhlak sebagaimana selama ini kita memperbaiki akidah dan ibadah yang kedua sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak itu adalah buah dari akidah yang menancap dengan kokoh di dalam hati kita iman yang bukan hanya teori, iman yang bukan hanya permainan kata dalam ceramah iman yang bukan hanya menghatapkan buku, walaupun menghatapkan buku itu penting sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis di atas lalu akhlak yang mulia adalah media dakwah yang sangat luar biasa ketika kita tidak bisa mengkaji, menam, Berceramah paling tidak kita berdakwah dengan akhlak kita. Karena ini adalah jalanku dan pengikutku kata nabi, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan atau memerintahkan nabinya mengatakan demikian. Dan amalnya pahalanya sangat besar. Bahkan nabi menjamin rumah di surga, fi'al al-jannah, rumah yang paling tinggi di surga. Man hasunah kata beliau. Barang siapa yang akhlaknya mulia. Barang siapa yang akhlaknya mulia. Jadi Nabi yang menjamin. Dan banyak sekali hadis tentang masalah ini. Nabi mengatakan, Allah ukhbiru kumaukah selain aku beritahu orang yang ahabikum ilaiya wa akrabikum mini majlisah. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti yaitu orang yang paling mulia, akhlaknya siapa yang tidak mau dekat dengan Nabi pada saat matahari berata, berada di atas ubun-ubun kita matahari berada di atas ubun-ubun kita matahari dunia itu panasnya berapa? ya kalau tidak salah sampai 15 juta derajat celsius 15 juta derajat celsius itu ada di atas kita oleh karena itu kita butuh mengamalkan hadis ini karena kenapa? karena kalau kita berada di dekat nabi kira-kira kita kepanasan tidak? tidak mungkin Ketika ada acara, Antum duduknya di samping Pak Presiden. Kira-kira fasilitasnya sama enggak dengan Presiden? Hah? Sama tidak? Sama. Pasti sama, enggak mungkin beda. Sofanya sama, snacknya sama, minumannya sama. Kenapa? Karena di sebelah beliau. Nabi ma'akrabikum mini majlisah. Orang yang paling dekat Tempat duduknya Denganku pada hari kiamat Yaitu orang yang paling baik Akhlaknya Maka ini yang harus kita Camkan baik-baik Wallahu Mungkin ini bisa bermanfaat Khususnya bagi yang berbicara sebelum yang Mendengarkan dan ini nasihat Untuk saya pribadi terlebih dahulu sebelum Yang menyimak Dan uh, kita buka sesi tanya, -tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ada tetangga saya. Perlakuannya baik tetapi sombong. Dan setiap hari dia lewat di rumah saya dengan penampilan seksi. Nah, pertanyaannya, apakah pantas dikatakan beriman orang tersebut? Syukran. Iya, terima kasih Danjos Makar atas pertanyaannya. Pantas kalau maksud antum dia masih muslim. Jadi dia gak beriman tapi dia muslim. Sebagaimana surat Al-Fujurat. Ketika Allah mengajarkan Nabi. Merespon orang badui yang mengatakan aman. Kul katakanlah engkau belum beriman. walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah saya muslim. Tapi apabila maksudnya. Tidak pantas dikatakan beriman kafir. Maka itu bukan akidah kita dan manhaj kita. Ahlu sunnah wal jamaah. Karena manhaj kita tidak mengkafirkan Pelaku dosa besar Dan sekali lagi Penampiran seksi itu bukan Kekufuran Kecuali dia menghalalkan dengan hatinya Kafir istihlal Dan coba Ini yang nanya laki-laki atau perempuan Maksudnya Maksud saya dekati Kalau yang pertama laki-laki Istrinya yang dekati Jangan antum yang dekati Istri antum dekati Baiki Tegur, ajak mampir Ketika antum gak ada misalnya Atau ketika antum ada dalam kamar Lalu dibaik-baiki ya, Orang mungkin hilaf Orang mungkin hilaf Saya ingin bertanya Lebih parah mana? Penampilan seksi atau zina? Hah? Penampilan seksi atau zina? Zina Adakah sahabat yang khilaf berzina? Ada, Maiz radhiyallahu taala wanita dari Ghamid Ghamidiyah khilaf, namun bertobat kepada Allah. Artinya orang bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung difonis, jangan langsung dihabisi. Nabi tidak menghabisi Maiz, bahkan Nabi suruh pulang, suruh bertobat saja sendiri. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah uh, Objek dakwah antum Dan istri antum Jadi dakwah kan Orang tersebut Kasih hadiah Kasih makanan dulu Lalu kasih buku Kasih jilbab dan seterusnya Kan tetangga ini ya tetangga. Adapun sombong Maka sekali lagi yang pertama ini urusan dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ini uh, dia mungkin sombong karena dia tidak mengerti agama. Dia tidak mengerti agama. Jadi cobalah didekati oleh istri kita sehingga dia mendapatkan hidayah Allah Taala. Apabila tetangga kita orang yang lain pendapatnya bid'ah dan dia tidak pernah menyapa kita, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengamalkan firman Allah dalam surat Fussilat, "Idfa' billati hiya ahsan." Jadi, yang di antara kamu dan dia adalah kebencian, seolah-olah dia adalah penguasa yang berhati lembut, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang yang Balaslah dengan yang lebih baik. Awalnya sebelumnya apa? Walas Tawil Hasan atau Walas Memang beda, yang baik dengan yang buruk, beda. Orang yang menyapa dengan orang yang cuek dan tidak menyapa berbeda orang yang ramah dengan orang yang kasar Allah katakan beda pasti beda tapi balaslah yang buruk dengan yang baik balaslah kecuaikan teman kita tersebut atau orang tersebut dengan sapaan jangan antum ikut-ikutan menggunakan metodenya kita punya prinsip kita punya prinsip al Islamu ya'lu wa yu'ala Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam mengajarkan kita berjiwa besar. Jadi kalau kita punya standar, kita punya uh, kita punya standar kebaikan. Jadi jangan ikut turun dengan cara-cara rendahan seperti ini. Ketika dia tidak menyapa, balas idfak billatihi ya ahsan kecuali Orang-orang yang berhak untuk dihajar Atau didiamkan Itu pun ada kaedahnya Kembali kepada maslahat dan mudarat Tapi hukum asalnya Idfabil latihya ahsan Balas yang buruk dengan yang lebih baik Disapa Kenapa? Salah satu hikmahnya kata Allah Bisa jadi hari ini dia jadi musuh kita Besok jadi teman akrab Karena orang itu masih punya hati nurani insyaallah semoga kita berkhusyutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berat apa susah ini? Melakukan demikian, dia cuekin kita, kita salam, dia diamkan kita, kita sapa. Berat atau susah? Eh, ya. berat dan susah berarti ya. Kalau demikian simak lagi ayat berikutnya atau kelanjutan firman Allah. Allah tahu melakukan hal ini itu berat. Makanya Allah berikan hiburan. Wahai yulakaha ilalladhi naswa baru Wahai yulakaha iladuhal din alim Tidak ada yang mampu melakukan demikian kecuali orang-orang yang sabar Kalau kita berhasil melakukannya kita dapat gelar sabar dari Allah Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Ini gelar sabar Ini lebih lebih prestisius dari LC daripada MA daripada doktor sabar pasti masuk surga insyaallah jadi sekali lagi kita jadi orang yang sabar lalu Allah katakan dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali zuhaf bin azim salah satu tafsirnya adalah calon penghuni surga jadi hanya calon penghuni surga yang mampu memiliki sifat seperti ini memang berat susah tapi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. dan hadirin sekalian kita punya prinsip kita punya prinsip. Amalan itu tidak akan diterima. Kecuali terpuni dua syarat. Syaratnya apa? Ikhlas dan. Eh, itiba. Ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan untuk. Dan kita tahu masalah. Iba, masalah eh, amalan. Bukan hanya. Sholat dan puasa saja. Untuk mendapatkan pahala. Dari akhlak kita, kita harus memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan itibak. Dan saya katakan, ketika kita berakhlak mulia kepada orang, kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menguji keikhlasan kita. Allah akan menguji keikhlasan kita. Caranya gimana? Salah satu caranya, kata para ulama, air susu kita dibalas dengan air tuba. Kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Ketika kita sapa didiamkan. Ketika kita salam tidak dijawab. Ketika kita kunjungi diusir. Ingat baik-baik itu ujian keikhlasan. Benar tidak selama ini kita baik karena Allah. Bukan karena manusia. Bukan karena orang tersebut. Bukan karena harga diri. Bukan karena membuat... Bukan karena ingin membuat Diri kita menjadi terkenal Sebagai pria berakhlak Atau wanita berakhlak Orang yang berakhlak Karena Allah Dia tidak akan Marah Ketika Ada orang yang menzolimi dia Secara pribadi Ketika dia didiamkan dia tidak akan ngamuk Dia tidak akan tersinggung Kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah dia tidak akan kecewa Saya ingin bertanya kenapa Antum kecewa Kenapa Antum kecewa Kita kecewa Ketika tujuan kita tidak tercapai Iya tidak Ketika Antum punya cita-cita Jadi dokter Lalu Antum ujian tes Masuk Madinah dan tidak diterima Kecewa apa tidak Cita-citanya jadi apa Dokter Lalu iseng-iseng ikut tes masuk Madinah. Enggak diterima. Kecewa apa tidak? Tidak. Orang itu bukan cita-cita saya. Tidak kecewa. Yang kecewa ketika kita punya tujuan masuk Madinah. Lalu enggak keterima. Kecewa? Kecewa. Kecewa itu kalau tujuan kita tidak tercapai. Nah, kalau tujuan kita... Adalah Allah pada saat kita senyum, pada saat kita salam, pada saat kita berbuat baik, pada saat kita kasih hadiah. Lalu tidak dibalas dengan kebaikan yang sama. Maka kecewa apa tidak? Tidak. Kita kecewa kalau tujuan kita manusia. Kita kecewa kalau selama ini kita baiki orang tersebut untuk mendapatkan pujian. Mendapatkan sanjungan mendapatkan harta yang dia miliki, maka itu kecewa. Tapi kalau tidak-tidak. Wallahu taala alam. Bissawaf. Oleh karena itu, itu bagian dari ujian keikhlasan. Ustaz, kami mau berbuat baik sama tetangga dengan cara berbagi makanan, namun istri saya dia pelit perhitungan, padahal kami sudah mengenal dakwah ini sudah cukup lama. Mohon nasihati istri-istri kami yang punya sifat bakhil tersebut. Jazakallah Khair. Ini istri antum aja atau istri-istri yang lain? Istri-istri kita dibawa semua nih. Istri-istri. Biar nggak sendirian gitu ya. Biar ada senasib dan kesenang Ya terima kasih dan Jazakallah Khair atas pertanyaannya yang kembali. Ini berkaitan dengan masalah masalah keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai iman kita kalah dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31? Allah katakan kepada Nabi kita, Kul. man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku as wal absar? Wa man yukhrijul wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy? Waman wa man yudabbirul amra fa yaqulunallahu Fakul afalatat tattaqun?" Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir. Siapa yang memberikan riski dari langit dan dari bumi. Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan panca indera mereka. Siapa yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Siapa yang mengatur alam semesta ini. Maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka yakin riski mereka itu di tangan Allah. Yakin. Makanya kan salah satu sifat yang terkenal di masa jahiliyah adalah apa? pemurah. Dermawan, itu sifat mereka secara tabiat. Karena mereka yakin riski itu di tangan Allah. Jadi jangan sampai banyak buku akidah tamat, masalah riski, kalah sama Abu Jahal. Ini aib. Dan Allah ganti, ma nakasat sadaqatun min mal oka makal. Hadis muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan. Tidak akan mengurangi harta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang amalan Islam apa yang termasuk paling baik, apa kata beliau? Antut emat ta'am watakrau salam alaman araf tawamalam taarif. Engkau memberikan makan dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi memberikan makan itu amalan yang sangat luar biasa amalan yang sangat luar biasa. Ini penting, apalagi orang yang mengaku alusuna jamaah jangan perhitungan dalam masalah ini. Allah ganti. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat aljazaa min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau kita suka kasih makan orang pada saat kita susah nanti ada orang yang kasih makan kita al min jinsil amal balasan itu tergantung jenis amal ini kaedah kita hidup itu tidak selamanya di atas pasti ada saat-saat kita susah kalau kita bantu orang Allah orang, orang akan bantu kita dan karena Allah Fi auni abdi maknalah abdul Fi auni aki Allah senantiasa membantu seseorang selama orang itu membantu saudaranya jangan punya sifat pelit wallahu taala alaihi wasallam Ustaz, apakah boleh memuliakan orang kafir? Tolong jawabannya. Iya, terima kasih Danjoko Akhyar. E... kalau maksud memuliakan, memuliakan karena agamanya, jelas ini tidak diperbolehkan. Dan inilah prinsip al-bara' dalam dalam agama kita. Ausaqul al-iman, hubbu fillah wa bughdhu fillah. iman yang paling kokoh cinta karena Allah dan benci <mulési> karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Apabila maksudnya memberikan hak mereka, maka jawabannya ya. Artinya, ketika e, mereka punya hak yang harus kita tunakan, kita tunaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan terus, misalnya dia jadi tetangga, maka Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan uang kepada mereka, bahkan Abu Sufyan. Abu Sufyan di perang Hunayn, eman eh, maaf, Abu Sufyan sudah masuk Islam. Ya? Ada beberapa kabilah di perang Hunain dikasih 100 unta oleh Nabi kita saw. 100 unta, kalau satu unta harganya 100 juta, berapa? 10 m. Subhanallah. Jadi, dan konsep membaiki orang kafir itu kan konsep Islam. Itulah arti al-mu'allaf. Itu kan arti mu'allaf dalam surat at-Tauhid 60. Al-mu'allafah, Orang-orang mu'allaf Orang kita memahami mu'allaf itu apa? Orang yang Pindah ke agama Islam dan itu keliru Al-Imam Ibn Quddamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahawa mu'allaf itu ada beberapa Ada beberapa Kelompok, kelompok yang pertama orang kafir Orang yang masih kafir Namun kita rasa dia ada Peluang masuk Islam, maka kita kasih zakat Kita kasih sedekah, kita kasih makanan Dan seterusnya, kita baik-baikin biar dia tertarik Yang kedua adalah orang yang baru masuk islam Karena walaupun dia sudah menentukan pilihan Tetapi orang yang baru masuk islam Masih goncang apa tidak Masih goncang Dia masih dapat tekanan dari keluarganya Maka mungkin mau dibunuh oleh keluarganya Maka kita kokohkan imannya Yang ketiga adalah Orang islam tapi jauh dari agama Maka ditaklif Biar dia kembali lagi Semangat mengerjakan sunnah Dan seterusnya itu boleh dikasih Dan yang keempat Musuh dakwah yang dikhawatirkan Mengganggu jalannya roda dakwah kasih Bukan karena kita takut Tapi masalah dakwah itu banyak Kalau 1-2 selesai dengan uang Kasih uang Sehingga kita bisa konsentrasi dengan yang lain Ini bukan takut atau tidak Tapi ini strategi Wallahu ta'ala alam Dan itu yang disampaikan oleh para sukuha Wallahu ta'ala Mungkin ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Dan eh, Saya sangat berterima kasih yang pertama tentu saja kepada Allahu Jalal wa yang telah mempertemukan saya dengan saudara-saudara uh, saya yang beriman uh, jemaah sekalian yang mungkin banyak di antara antum yang lebih dulu istiqomah daripada saya dan mempertemukan saya dengan uh, ustaz-ustaz uh, kita, ustaz-ustaz antum dan saya pribadi yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu demi satu dan juga uh, kaum yang lain dan saya ingin mengucapkan di akhir kajian ini filla, uh, saya al-fakir yang mencintai antum karena Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah menerima uh, amal ibadah kita pada malam hari ini secara khusus dan waktu-waktu lain secara umum dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan dan saya ingatkan kalau ada hal yang keliru buang saja apa yang saya sampaikan Bukankah imam kebanggaan kita, Al Imam syafi'i pernah mengatakan, idah kalafakoli, kalaf rasul fatribubikoli ardal ha'it. Apabila ucapanku, pendapatku bertentangan dengan sunnah rasul, sabda rasul maka buang saja ucapan dan pendapatku ke tembok. Saya ingin mengatakan, kalau ulama sekali berbeliau mengutarakan demikian, apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian. Jika ada yang salah, maka silakan dibuang. Dan saya sangat bersyukur jika ada yang mau Mengingatkan Ini saja yang bisa disampaikan dan saya sangat berbahagia uh, Pada malam hari ini uh, Dapat berkumpul Dengan antum semua Di uh, masjid yang Kita cintai ini Aku lukuli hadha wa astaghfirullahaladzim Subhanakolamihamdika asyadwala ilahil anta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh